وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال شيخ الاسلام Muhammad ibn Abdul Wahab An-Najdi rahimahullahu ta'ala Babun maja'a fit tatayyur Bab Penjelasan tentang At-tatayyur At-tiarah Dan telah kita singgung pada Bab-bab sebelumnya sedikit tentang atatayyur ini berasal dari kata at-tayr di mana mereka dalam melakukan sesuatu untuk menentukan berangkat dan perginya mengerjakan ataukah tidak mengerjakan dengan burung Atau yang semisalnya Lalu bersikap Pesimis Tadkala Melihat sesuatu tersebut Ataukah mendengarkan Sehingga At-ta-toyur ia itu bersikap pesimis disebabkan karena ada sesuatu yang dilihat ataukah yang didengar. Naam, mencakup burung dan yang lainnya. Mendengarkan suara-suara lalu kemudian dengan suara tersebut dihubungkan dengan sesuatu yang akan terjadi. Sehingga dia membatalkan kepergiannya karena khawatir Apabila dia melanjutkan perjalanannya, maka akan terjadi malapetaka yang akan menimpanya. Kenapa? Karena sebelum dia berangkat, dia mendengarkan ada suara jangkrik misalnya. Ataukah suara burung hantu. Ataukah yang lainnya. Dari macam-macam jenis attatayuri. Mereka dahulu kaum jahiliyah, baik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, demikian pula zaman sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka percaya dengan yang namanya At at-tayyur ini, at-tiarah. Lalu mereka menghubungkan apa-apa yang terjadi tersebut dengan keadaan-keadaan yang ada di sekitarnya bahkan mereka bertatayur terhadap al-haq terhadap kebenaran yang mereka anggap itu adalah kebatilan apa yang dibawa oleh para nabi dan rasul sehingga tatkala mereka mendapatkan musibah mereka mendapatkan kerugian maka mereka menyatakan ini disebabkan karena di kampung kita telah kedatangan seorang yang membawa ajaran baru yang mereka anggap batil. Ini disebabkan karena dakwahnya Musa alaihissalam, ini disebabkan karena dakwahnya Nabi Saleh alaihissalam dan seterusnya, mereka bertatayur. Sehingga dari sini nampak bahwa ini merupakan kebiasaan-kebiasaan kaum jahiliyah. Oleh karena itu disebutkan di dalam bab ini untuk menjelaskan bahawa At-Tiyarah termasuk dari kesyirikan. Yang menafikan kesempurnaan tauhid seseorang. Wa qawlullahi ta'ala dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ala innama ta'iruhum inda Allah. Walakinna aktharahum la ya'lamun. Ketahuilah sesungguhnya, tatayurnya mereka itu di sisi Allah. Ya'ni, segala sesuatu yang terjadi itu telah menjadi takdir Allah. Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena sebab sifulan. Apalagi yang mereka nisbahkan dari kebenaran tersebut. Ya. Ayat Allah subhanahu wa ta'ala ini berkenaan tentang para pengikut Fir'aun. Di mana ketika mereka mendapatkan kenikmatan, kebaikan, mereka menyatakan ini adalah karena sebab kami demikian dan demikian. Disebutkan hal-hal yang mereka anggap baik. Namun ketika mereka ditimpa kemudaratan, musibah, maka mereka pun bertatayur ini disebabkan karena Musa alaihissalam dan yang bersamanya sehingga kami pun kena getahnya ya maka Allah Subhanahu wa taala membantah itu Allahu azza berfirman fa idza jaat humul hasanatu qalu lana hadhi, wa intusibhum tusibhum sayiatun yattayaru bi Musa wa man ma ah, Ala inna ma ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun ya lalu Allah Subhanahu wa taala membantah bahwa sesungguhnya tatayur mereka itu ada di sisi Allah yakni segala apa yang terjadi dari kenikmatan maupun musibah yang menimpa mereka itu telah menjadi ketetapan Allah ta'ir di sini bermakna qadar Qadhaullah, ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang menimpa mereka dari kemarau yang berkepanjangan. Apa yang menimpa mereka dari keburukan. Musibah, bencana yang menimpa mereka. Naam, itu telah menjadi ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, beliau menafsirkan firman Allah ini, Alainnama ta'iruhum inda Allah Kata beliau ta'iruhum A'imma qadha alaihim Wa qaddara lahum. Apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala Tetapkan Dan takdirkan Terhadap mereka Nak Bahkan Justru musibah Bencana malah petaka yang menimpa mereka bukan disebabkan karena al-haq yang datang pada mereka. Bukan karena Musa al-Salam. Bukan karena yang mengikuti beliau. Tapi karena kekufuran mereka. Ketika mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Ketika mereka mendustakan para rasul yang diutus ke tengah mereka. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyiksa mereka, mengadab mereka. Sebabkan karena kekufuran mereka akan tetapi kebanyakan dari mereka itu tidak memahami, tidak berilmu. Kalaulah mereka memahami dan kalaulah mereka memikirkan niscaya mereka akan mengetahui bahawa apa yang dibawa oleh Musa alaihissalam adalah kebaikan. Al-barakah, kebahagiaan, keselamatan di dunia wal akhirah bagi orang-orang yang mengikutinya. Maka dari ayat ini nampak bagi kita bahwa At at-tayur ini masyhur di kalangan mereka. Dari zaman jahiliyah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qawluhu dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Qalu thairukum ma'akum." A in zukkirtum antum qaumun musrifun Ya Apa yang menimpa kalian dari kejahatan Apa yang menimpa mereka dari malapetaka Ta'irukum ma'akum Ya Tatayur kalian itu ada bersama kalian yakni disebabkan karena perbuatan-perbuatan yang mereka lakukan dari kejahatan, kekufuran enggan untuk mendengarkan nasihat orang-orang berikan nasihat dari kalangan para nabi dan rasul bukan karena kami bukan karena rasul yang diutus mereka ke tengah mereka dan orang-orang mengikutinya ta'irukum ma'akum ya, tatayur kalian itu ada bersama kalian bukan pada kami. Karena kalian kufur, kalian durhaka, kalian menentang ayat-ayat Allah, kalian menentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa Aidzukirtum bal antum qaumin musrifun. Ketika kalian itu diberikan peringatan bahkan kalian adalah orang-orang atau kaum yang melampaui batas. Dan sebagian dari kalangan para ulama Ada pula yang menafsirkan Makna dari ta'irukum ma'akum Ayy raji'un alaikum Yakni tatayyur yang kalian maksudkan itu Ketika kalian menisbahkan tatayyur itu kepada Rasul Dan yang mengikutinya Sebenarnya kembali kepada kalian hmm. Kembali kepada kalian Tatayyur itu Sehingga ketika kalian mendapatkan musibah dengan sebab apa? Perbuatan kalian sendiri. Dari keyakinan-keyakinan batil. Yang kalian kerjakan. Ya, Ketika kalian diberikan peringatan. Diperingatkan tentang Tauhidullah. Diperingatkan tentang beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian diperingatkan itu bahkan kalian justru bertatayur tentang keberadaan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam maka dari sini juga semakin menjelaskan Bahawa tatayur itu masyhur di kalangan mereka kaum musyrikin bahkan di zaman Nabi Saleh kaumnya tatayur terhadap Saleh alaihissalam. demikian pula nabi-nabi yang setelahnya kaumnya mereka Bertatayur dengan datangnya para nabi dan orang-orang yang mengikuti mereka dan ini adalah satu kebatilan. An Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Tidak ada adua, tidak ada tiarata, tidak ada hamata, tidak ada safarn. Akraja, zada muslimun, tidak ada naua, ghul." Kata Rasulullah s.a.w. La aduah. Tidak ada yang namanya penyakit menular. Penyakit yang berpindah dari satu orang. Berpindah ke orang yang lain dengan sendirinya. Secara tabiah dari penyakit itu. Kata Rasulullah s.a.w. La aduah. Tidak ada. Naam. Ya. Namun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ini termasuk diantara antara hadis yang terlihat terjadi kontradiksi dengan riwayat-riwayat yang lain secara zahirnya. Di antaranya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa yang diriwatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bahawa Rasulullah SAW mengatakan. Firra minal majidhumi. Firra raka minal asad. Larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra. Seperti kamu lari dari singa. Ketika singa itu mengejar kamu. Nah, kita diperintahkan lari. Jangan mendekati orang yang berpenyakit lepra di dalam hadis yang lain dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuridum mumridun ala musih janganlah orang yang sakit itu mendekati orang yang sehat dan Rasulullah SAW juga ketika beliau bersabda tentang penyakit ta'un, kata beliau, man sami'abihi fi ardin falah yakdum alaih, barang siapa yang mendengarkan munculnya wabah ta'un di satu kampung, maka jangan dia mendatangi kampung itu. Namun kalau dia sudah di dalam, jangan dia keluar wabah ta'un menyebar ta'un salah satu sejenis penyakit peruk kata orang kolera Wallahu Alam Wallahu'alam walhasil bahawa hadith-hadith ini menjelaskan bahawa ternyata Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk menjauhi orang-orang yang dikhawatirkan penyakitnya tersebut akan menularinya Sementara hadis yang kita bacakan ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la adwa tidak ada yang namanya penyakit menular sehingga terjadi perselisihan di kalangan para ulama dalam mencocokkan hadis-hadis ini. Na'am terjadi banyak perselisihan Namun di antara perselisihan tersebut yang paling mendekati kebenaran ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang dikuatkan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar rahimahullah bahwa beliau menyatakan bahwa hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu ini la adwa tidak ada penyakit menular, hadis inilah yang nas. sorry menyatakan tidak ada penyakit menular layu di syaiu syai'a tidak ada sesuatu itu yang menjangkiti yang lain ya demikian pula beliau berdalil dengan hadis Arabi yang datang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ketika Aarobi ini menerangkan tentang penyakit yang menimpa beberapa ekor unta yang di satu kandang, bahwa unta ini tertulari oleh unta yang ini, unta ini juga terkena penyakit karena tertulari oleh unta yang ini, dan seterusnya begitu. Kata Rasulullah SAW, "Faman ajrobal awal. Kalau begitu siapa yang menular yang pertama?" Yang menyebabkan penyakit kulit dari unta yang pertama itu siapa? Kalau lalu menyatakan bahwa penyakit itu disebabkan karena penularan. Berarti yang pertama siapa yang itu lari? Ya, Hewan yang mana? Siapa yang pertama? Yang terkena penyakit tersebut. Walah hasil dalil-dalil ini jadikan hujah oleh beliau rahimahullah ta'ala. Bahwa penyakit menular itu tidak ada sebagaimana nas yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Adapun hadis-hadis yang menyatakan larilah kamu dari orang yang berpenyakit lepra. Jangan kamu mendekati orang yang sakit dan seterusnya. Tentang ta'un, kata beliau, hadis ini tidak menunjukkan adanya penyakit menular. Nah, Namun hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak mendekati orang yang berpenyakit demikian agar kemudian jangan sampai tatkala kita mendekatinya maka akan menimbulkan persangkaan ketika kita pun ditimpa sakit seperti itu bahwa ini disebabkan karena saya mendekati orang itu. Maka dalam rangka saddu dzari'ah menutup Pintu prasangka, jangan sampai disangka bahwa ketika dia mendekatinya, maka ketika dia sakit pula, dia menyangka bahwa sakitnya itu karena tertulari. Padahal tidak, dia sakit karena telah menjadi ketetapan Allah, bukan karena tertularnya. Sehingga Rasulullah SAW larang, lari kamu dari orang berpenyakit lepra. ya Jadi bukan karena lepra itu penyakit menular, kata beliau. Nah. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua yang juga cukup kuat. Ya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Salah dalam muqaddimahnya Al bayhaqi Ibnu Al Qayyim rahimahullah, Ibnu Rajab Al hambali Ibnu Muflih dan yang lainnya. Kata mereka bahwa Hadith Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, laat dua tidak ada penyakit menular. Yakni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafikan, meniadakan seperti apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah. Karena orang-orang jahiliyah mereka meyakini bahawa penyakit itu, ya, penyakit itu tertular dengan sendirinya secara tabi'ah, secara watak dari penyakit itu tertular dengan sendirinya tidak ada sanggut potnya dengan Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena takdir Allah jadi permasalahnya karena mereka menafikan takdir Allah tertularnya penyakit itu karena memang sudah menjadi tabiat dari penyakit tersebut untuk menular yang lainnya nah, ah ini yang ditafikan oleh Rasulullah SAW, lah, dua, tidak ada penyakit menular, maksudnya tidak ada penyakit menular yang tertular dengan sendirinya secara tobiah, akan tetapi semuanya dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, terkadang seorang mendekati orang yang berpenyakit menular, namun tidak terjangkiti dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, maka tidak benar apa yang diyakini oleh kaum jahiliyah bahwa apabila berdekatan, mesti terkena karena tabiatnya penyakit tersebut memang menular dengan sendirinya bukan karena takdir Allah. Nah, ini yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan ini wallahu a'lam, sawat adalah pendapat yang lebih rajih bahwa penyakit menular itu ada. Dan juga sesuai dengan waq' kenyataan bahwa penyakit menular itu ada, akan tetapi tidak menular dengan sendirinya. Namun dengan izin Allah Dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala Tidak seperti yang diyakini oleh Kaum jahiliyah Dan pendapat ini Wallahu alam bisawab Pendapat yang Akrabu ilas sawab Lebih mendekati Kebenaran Walatiyarata Dan tidak ada pula Istilah tatayur yang disangka itu Ada sesuatu yang menyebabkan dia optimis ataukah pesimis Sehingga jadi tidak jadinya melakukan suatu amalan karena sesuatu yang dilihatnya ya Ataukah sesuatu yang dia dengarkan Dan itu macam-macam ya Kauan Biasanya masing-masing daerah punya jenis-jenis tatayur sendiri Ya kan? Di antara mereka ada yang berkeyakinan bahwa kalau di malam hari mendeng mereka mendengarkan ada suara enggak tahu bunyi apa itu, burung atau apa. Ya, king king gitu. Nah. Ah ini pertanda jelek. Hmm. Nah. Ya. Kalau tidak salah ingat, hmm sempat itu dimunculkan di mana itu film G30 SPKI mungkin Antum dulu sering nonton ya ada film G30 SPKI ketika salah satu apa itu Hah? jenderal siapa itu Hah? Antum masa gak ingat tiap tahun dulu sering di <tuh> nah nah Nah, sebelum didatangi oleh gerombolan PK ini, ya sebagaimana yang tersebut dalam cerita itu, karena cerita yang disebutkan dalam film itu pun masih menjadi, ya kontroversi, masing-masing pihak menduk, apa ya, ini membela diri. Nah, kata mereka ini buatan Soeharto. Hmm. Nah, jalan ceritanya untuk Mengangkat-ngangkat Soeharto dan merendahkan yang lain. Allah waalaikum. Walhasil disebutkan dalam cerita itu salah seorang jenderal, ya, sebelum dia dibantai, dia mendengarkan suara burung kalau nggak salah. Ya, ya, jenderal siapa yaki? Hah? Wah, Allah waalaikum. Anjung juga sudah lupa. Al Muimada itu. Ya, dan itu masih diyakini banyak. Orang-orang kampung meyakini yang seperti itu. Nah Sempat waktu yang lalu ada seorang yang meninggal. Ya. Nah, ini orang seorang wanita ini berkomentar. Ya. "Iya, memang tadi malam saya mendengarkan suara burung. Eh, baru kamu ngomong." Nah Ya. Dia katanya memang itu pertanda bahwa di sini akan ada yang meninggal. Nah, seperti itu. Itu masih menjadi keyakinan ya, kawan. Nah. Macam-macam. Ya. Mungkin di tempat yang lain model lain lagi tatayur mereka. Ya. Dan ini semua dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La thiyarah. Tidak ada yang namanya thiyarah. Tidak ada tatayur. Namun yang menjadi masalah ada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim hadis Abdullah bin Umar juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Jabir Bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan in kana syum mu fi syai' fa wal mar'ati wal faras kalau sekiranya di sana ada syum ada tatayur maka dalam tiga hal. Dalam hal rumah ya, demikian pula dalam hal wanita dan dalam hal kuda kendaraan, kuda. Nah, nah di sini kok menunjukkan adanya tatayur, asy'um itu Bimakna tatayur, at-tiyarah. Asy'um fi 3 tathayyur itu ada dalam tiga hal. Apa maksudnya hadis ini? Apakah di sana ada yang terkecuali dari jenis tathayyur yang diperbolehkan? Atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menyebutkan secara mutlak? Naam. Namun para ulama seperti Al-Khathabi rahimahullah menyatakan bahwa hadis-hadis ini tidak menunjukkan adanya tatayyur. Akan tetapi hadis ini ingin membatalkan balhnya kaum jahiliyah dari akar-akarnya, ya. bahwa kebanyakan mereka, persangkaan mereka itu seringnya mereka bertatayyur dalam tiga hal ini. Nah. Sehingga sebagian para ulama ada yang menyatakan bahwa ini adalah pengkhabaran dari Nabi Sallallahu Alaihi Wa Alaihi Wasallam. bahwa di zaman jahiliyah yang paling sering mereka bertatayur adalah tiga hal ini. Rumah, wanita, dan alfaros kuda. Naam. Ya. Dan sebagian para ulama mereka menjelaskan bahwa Penyebutan ketiga hal ini. Dan dikatakan ini adalah. Asyum as bukan yang dimaksud. At-tatayur yang dimaksudkan oleh kaum musyrikin. Kaum jahiliyah. Ya. Namun. Yang dimaksud dengan tatayur ini adalah. Kebencian yang muncul dari seseorang. Disebabkan karena salah satu dari tiga ini. Ya. Kebencian dari sisi tabi'ah, watak. Naam. Demikian pula dari sisi syari syariatnya. Munculnya kebencian itu dikatakanlah itu shu'um. Seperti misalnya kebencian seorang, ya, timbulnya shu'um terhadap rumah, karena rumahnya sempit, sehingga menimbulkan kebencian, ya, menimbulkan kemudaratan. Rumahnya sempit, tetangganya jelek, nah, ini shu'um dalam hal ini. Wanita, istrinya, suka menentang, tidak mau mendengarkan dan patuh terhadap perkataan suami. Ini syum, menimbulkan kebencian. Kuda, apabila kuda tersebut tidak digunakan untuk berperang. Di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini pun menimbulkan syum sehingga karena timbulnya kebencian tersebut, ya, dikhawatirkan akan mendatangkan prasangka-prasangka sebagaimana kaum jahiliyah yang menimbulkan tatoyr maka tinggalkan. Ya, kalau seseorang benci dengan rumahnya, ya, apabila dia tinggal di situ. Atau benci dengan yang di sekitarnya. Nah, yang dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai macam prasangka. Maka tinggalkan. Benci terhadap wanitanya, istrinya, maka tinggalkan. Benci terhadap kendaraannya, ya, kudanya, maka dia tinggalkan. Nah, khawatir jangan sampai menimbulkan takhayur seperti kaum jahiliyah dahulu ya jadi kembali kepada kejelekan tabiah yang terdapat pada ketiga hal ini oleh karena itu dalam riwayat Imam Ahmad yang disahihkan oleh Syekh Mughbil rahimahullahu taala dari hadis Saad bin Abi Waqqas kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Min sya'adatil mar'i al mar'aatul wal maskanul wasiq, wal marqabul hani. Ya. Wmin syaqawatil mar'i al, -mar al -mar su, wal maskanul su, wal marqabul su. Di antara kebahagiaan seseorang adalah wanita yang solehah, tempat tinggal yang luas dan kendaraan yang menyenangkan, ya. Dan diantara kesengsaraan seseorang, ya, yang menimbulkan penderitaan dan seterusnya adalah istri yang buruk. Demikian pula tempat tinggal yang jelek. Demikian pula kendaraan yang jelek. Wallahu amin. Walhamat dan tidak ada pula istilah hamah yakni tasyaun dengan hamah. Hamah ini maknanya adalah albumah apa burung hantu Atau orang burung hantu ya pernah lihat burung hantu ya kawan. Matanya menyeramkan. Nah, ya, nah, kaum jahiliyah dahulu pun mereka seperti itu. Kalau ada ada burung hantu datang, ya bertengger di rumahnya maka tasyaun. Atau mendengarkan suara burung hantu, wah tasyaun mereka. Rasulullah SAW menafikan. Lahamah, tidak ada pula istilah hamah itu wala safar dan tidak ada pula istilah safar sebagian para ulama yang menafsirkan dimaksud la safar di sini adalah bulan safar ya sebab dahulu ahlul jahiliyah ya mereka kaum jahiliyah mereka menghalalkan bulan-bulan yang diharamkan Lalu mengharamkan bulan Safar. Menganggap bahwa Safar ini adalah termasuk bulan Muharram. Bulan-bulan yang diharamkan. Minal Ashuril Hurum. Mereka agungkan. Mereka muliakan. ya, Dan sebagian dari kalangan para ulama. Sebagaimana yang diriwajkan oleh Abu Daud dari Muhammad bin Rashid. Naam dari yang mendengarkan darinya menyatakan bahawa ahlul jahiliyah dahulu mereka tasyaum dengan bulan safar. Kata mereka bulan safar itu bulan sial. Ya. Sehingga mereka tidak mau melakukan kegiatan. Suatu kegiatan di bulan itu. Karena sial. Jangan menikah di bulan safar. Sial. Ya maka dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Nurajul Hambali rahimahullahu taala dan keadaan ini ya ikhwan masih banyak pula dari kalangan juhal muslimin percaya dengan buruknya hari-hari jangan menikah pada hari ini karena ini bertepatan pada bulan apa misalnya legi nah, atau kliwon ya tanggal sekian wah ini jangan ini bahaya ini nah ya disebutkan dalam primbon halaman sekian bahwa demikian dan demikian apabila terjadi pertemuan antara orang yang lahir lahirnya pada bulan kliwon dengan Orang yang lahir pada bulan Legi misalnya akan terjadi demikian dan demikian, ya orang jauh lebih faham itu. Nah, nah ini pun tidak ada yang demikian. Penyebutan sofar di sini karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hendak membantah kaum jahiliyah dahulu. Tapi kalau kemudian yang setelahnya sama merasa tasyaum dengan hari tertentu, bulan tertentu tanggal tertentu lalu menyatakan hari itu hari sial ataukah tidak dibenarkan melakukan kegiatan pada hari itu sama itulah yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhrajahu hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim wallahu a'lam bisawab Taib. ila ya akhwan تفضلوا حفظكم الله